Bedanya mukmin dengan enggak mukmin, orang mukmin kalau ada sedih, kalau ada galau, kalau ada khawatir, obatnya itu adalah mengingat Allah. Ala bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu mukmin. Innamal mu'minu Innamal mu'minun al-ladhina idha zhukirallahu wajilat qulubuhum Wa idha tuliats alaihim ayatuhu zadathum imanah Wa ala rabbihim yatawakkalun Itulah obat orang yang beriman Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang ada Allah, tenang Allah membantu, bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang, itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah, itu enggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan Dia mencari ketenangan itu dengan belanja Dia mencari ketenangan itu dengan menonton Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman Dia mencari ketenangan itu di semua tempat Kecuali di langit Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh Tapi bagi orang mukmin Allah di hatinya Sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah Otomatis dia menjadi tenang.